Selamat siang Pak Toto Selamat siang Ya silahkan komentar Anda Bapak Komentar saya adalah bahwa Aparat pemerintah ini nampaknya Ingin apa ya、uh, Ya hari kejepit itu lebih baik Diliburkan saja gitu Karena barangkali mereka Nanggung atau Tidak punya kinerja yang bagus gitu Terima kasih Baik terima kasih Pak Hari selamat siang ya, Ini menunjukkan bahwa Memang gak punya rencana mereka k e r j a Sampai d i n g k a t menteri pun nggak punya、uh, rencana, nggak punya rencana untuk melakukan sesuatu. Bayangkan itu itu sesuatu yang besar yang g a k remeh ke masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Jimmy, selamat siang. Siang. Saya selalu paling apatis a m a pemerintah dan aparat kita. Saya selalu bilang mereka tidak bekerja, mereka digaji untuk tidak bekerja. Jadi sampai s a t n suatu waktu salah satu sadar mereka, oh ya senin depan kejekit nih. Baru buru-buru, ayo rumput lewat telepon aja Kita putusin aja langsung Itulah negara kita karena diurus oleh orang-orang yang tidak bekerja Terima kasih Baik, terima kasih Pak Jimmy Selamat siang Pak Alex Siang Bu Silahkan komentarnya Iya, itu kemarin hari Jumat itu mungkin di kantor pemerintah itu ada toke Nah, mereka ngitung bunyi toke itu Libur n g g a k libur n g g a k Kayak gitu Bu Terima <laughs> kasih Bu ya Baik, terima kasih Pak h a r i selamat siang. Selamat siang, Bu. s i l a k a n Pak. Jadi, kelihatannya mereka ini ngurus negara itu seperti ngurus k e l u r a h a n gitu.、Ya. Jadi itu nggak pikir bahwa kalau e d a k a n libur itu efeknya ter terhadap perusahaan-perusahaan itu bagaimana. Semua karyawan mungkin kalau libur itu harus di Tunggung Lumpur dan lain sebagainya. Mereka itu nggak pikir ini benar-benar inilah peminan r daripada setiap pemerintah itu yang seperti itu. Ini menyedihkan ya. Ini yang diatur adalah negara, terutama sampai m e r a k e Ada perusahaan yang karyawannya sampai r a t u s a n ribuan ribu. Itu libur, nggak libur, itu urusannya nggak gampang, ya kan? n a n t i harus ngitungnya lemburnya, harus bagaimana, ini n y a bagaimana. Kok nggak kepikiran sampai ke sana? Mungkin, mungkin pemerintah ini harus di, di, di apa namanya? Dipimpin orang yang n g e r t i b i s n i s gitu, bukan orang-orang yang, yang seperti pengangguran begitu di sana. Baik, terima kasih Pak Nyoman, selamat siang Selamat siang Komentar Anda Pak Nyoman Iya, memang di pemerintahan kita ini kan sudah lama n gak g ada manajemen Jadi ya memang tidak heran seperti ini gitu ya Terima kasih Baik Pak Rudy, selamat sore, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Rudy Jadi, Saya rasa pemerintah kita sudah terkena ikutan、hmm. dengan anggota DPR gitu ya Yang seperti yang、ah, dikatakan o l e h、ah, Umar Unggus Dur Seperti、ah, kayak anak TKA aja Terima kasih. Terima kasih. Pak Rudi, Pak Aryo. Selamat sore. Iya bu, anu memang ini sangat membingungkan mestinya i t u Kalau libur ya libur, jauh-jauh hari i t u Kalau m e n d a f a r kan jadi repot, kalau urusan jadi kacau gitu. Rencana jadi kemana ya? n a n y kalau kadang-kadang orang usaha itu kan harus b a y a utang apa itu jadi bingung gitu. Apa enggak sebaiknya itu seluruh ini hari libur yang bersifat keagamaan itu difakultatifkan aja jadi biar n gak g bingung gitu ya terima kasih b u terima kasih Pak Aryo, Pak Robert, selamat sore selamat sore s i l a k a n y artinya a pemerintah itu sebenarnya n gak g mau libur karena kan gak akan jadi harusnya kalau memang mau libur itu minimal mungkin Tiga bulan sebelumnya udah diprediksi karena nanti bulan Juni、uh, bulan depan ini ada juga hari seperti ini k e j e p i t lagi tergantung nanti pemerintah d a d a k a n lagi atau enggak jadi kalau untuk e f i s i e n s i aparat pegawai negeri bagus tapi jangan d a d a k a n karena kalau d a d a k a n begini kita yang mengusaha kalau mau ke pemerintahan j a d i n y a terhambat atau terkendala. Tapi tadi saya ke Kepa Gading, kelurahan itu buka. Jadi artinya sepertinya instruksi ini tidak efektif juga. Artinya tidak semua pegawai negeri libur. Jadi teman saya bulan depan ini kan ada hari libur lagi ke Deped. Tolonglah dua minggu sebelumnya bersih umumkan. ジュリオス、どうも、それははい。私は、このコメントは 200m のブルームす。しかし、200m のブルは、私は 200m のブルームです。私は 200m のブルーです。私は 200m のブルームです。私は 200m のブルームです。私は 200m のブルームです。私は 200m のブルームです。私は 200m のブルームす。 Atau、uh, yang kemis dan menjadi Jumat Saya rasa、uh, perayaan tidak terlalu harus pada hari H a a ya i n y Oke begitu saja, terima kasih Terima kasih Pak Julius, Pak Hendry s i l a k a n Saya bingung dengan pemerintah kita ini n g g a k ada perencanaan yang matang mendadak s e m a u m a n y a a j a Makanya g u e s a k kan Indonesia kalau begini terus Mereka senang-senang digaji oleh r a y a t Tapi keputusan mereka seenak-enaknya juga ジュ、ねはいはい、ワガシカンバレーパ r ヘンリーパーロベティアパーロベ a ンサレパーロベティラーキャンパセフェンセジャリトウキラシャーパンパタウがジきウキニビアピシキタマキ r キラメラミニボウ。ジュワガ a パーロベティラマトレパサントソウ。ジュワガシパーコメントニア Ya apapun a l a s a n n y a pasti kalau mendadak itu n gak g bener mbak Karena begitu mendadak itu kita kacau Ini mau jadi atau enggak Dan b a juga orang yang akhirnya ambil k e s e m p a t a n i n i sebagai i D-Madol e Hanya bagi pemerintah itu harus lebih serius lagi n i s a l s a presiden kayak gini mesti tahu Dan ini sebagai apa, penanggung jawab negara ini n Gak g bisa kayak gini terus pemerintahan a k p itu tampak, bisa tampak chaos aja Itu aja ke s a l a n saya, thank you Baik, selamat sore Pak Muhammad Ya, sorry Bu Mohon volume radio dikecilkan sedikit Pak、e, Iya Bu, b a i sih アパカプレイいン、アパカプレイデン、 Apakah itu gubernur, apakah itu DPR, atau apa, gimana, kalau DPR kan buka pemerintah, gitu.、Uh -huh. Jadi, pemerintah yang mana ini, g i t yang memberikan, yang memberikan, seperti ini, libur bersama, gitu, loh. Jika sebentar kita punya tugas-tugas masih banyak yang belum t e r s e l e s a i k a n Bu. y a kan? Ini、uh -huh. sebelumnya kan sudah ada, apa, m kesepakatan libur bersama itu, ya, hari raya, kan, hari apa, gitu, kan. Jangan alasan-alasan, jangan bilang hari t e r c i s i t hari t e r c i s i t Apa mau jadinya apa kita ini, Bu, sekarang? oke.、Okay. Terima kasih Pak Muhammad k o m e n t a r a n d a Saya beralih ke Pak Adi Satri ya. Selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan Pak.、Uh, bagi saya sih, ketentuannya a tidak jelas ya. Nah, contoh saya, t a Di,、eh, saya mau pergi.、Uh, karena kota Tangerang ya. Saya kan Tangerang ke-8 baru itu.、Uh -huh. Untuk mencari s a n g k a r t e n t u n y a kan kita belum tahu. Karena、uh -huh. yang t a d i n y a k i t a kan masuk cendut, s a n g k a r n y a lebih dekat. Karena p e r b a t a s a n k a l i jadi kita kan、uh, ternyata daerah Kambulang. Itu k a n g s a n g ya. nah itu nyari diumumkan l di situ setengah hari, setengah hari itu dia diumumkan kan d e n a n kalau orang kas h datang baru baca itu. Nah sekarang setengah dua belas aja udah tutup. Nah setengah jam aja itu udah pada mandor. Apa paham itu pemerintah k a y a begitu itu? Itu untuk satu-satu d i s a m s a i yang dari Cilebut. Sedangkan untuk urus saya polis sampai aja kalau misalnya ada yang kem perpanjang di Jakarta aja k n cuma lima b e s menit karena banyak gerai-gerai. nah ini setengah jam, kita datang dan mencari dulu kita ke portal pengulang terus diarahkan ternyata di daerah Gapak di, ternyata di Ciputat saya t e r bilang ini setengah jam apa setengah hari itu hitungannya lebih baik, hitungan setengah hari kalau masuk p a k t aja gitu、mm -hmm. pulang jam 14 atau、uh, 14.30 14 gitu ya kan gak、nah, jalan setengah hari jam 12 orang mau datang ya, setengah 12 kan、misalnya. Saya enggak usah ngapa-ngapain, untuk、hmm. iya, iya, iya, i t u s e r u s terus, e n g a j a maju untuk proses bikin SMP, iya, itu bisa lima belas orang, mencapai ke titik jam dua belas i t u pasti oke,、okay, oke,、okay. baik, baik. e、oh, Pak, Pak, a k Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, a k Pak, Pak, Pak, a k Pak, p a a k p a a Pak, Pak, a k